Mitra bisnis, jalan lintas barat Sumatera yang menjadi salah satu uratna di perekonomian pulau ini dalam kondisi yang rusak berat. Bahkan, sopir kendaraan harus turun dari mobil untuk memeriksa kedalaman lubang jalan agar tidak terperosok. Kondisi ini juga banyak ditemui di banyak ruas jalan utama di Indonesia. Akibatnya, bukan hanya menyebabkan high cost ekonomi, tapi juga memperparah daya saing produk dan ekonomi daerah, serta menghambat distribusi arus barang antar daerah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu, Ratna Lupis. Bu Ratna, bagaimana komentar Anda? Nomor pemerataan, bikin jalan seluruh Indonesia. Nomor satu itu. Kenapa? Karena itu adalah roda ekonomi yang paling menarik untuk rakyat bekerja, karena itu padat karya. Kemudian di sektor ekonomi dia melancarkan. Jadi banyak poin dari situ infrastruktur itu. Saya juga heran kan dulu Presiden sebenarnya kan di awal kan sudah ada ya program itu, tapi kok terus jalan Kan dulu ingat nggak ada infrastruktur submit kan baru terpilih, nggak jalan kan. Sebenarnya daerah kan yang tidak menjalankan kan karena mungkin mereka takut KPK dan lain-lain. Tapi sebenarnya kan mereka malah dimasukkan ke dalam SBI kan, APBD mereka. Tahun 2009 kan APBD yang tidak terserap kan hampir 50% apa 60% tuh. Tapi kan sebenarnya itu di satu sisi kan. pajak ya di satu sisi itu untuk kekayaan negara lagi kan bukan kembali kepada rakyat Harusnya kan itu kalau dijadikan break-break infrastruktur kan itu kan kembali ke rakyat jadi harus diprioritaskan ya kalau menurut saya gini ya stimulus yang ada seyokiannya sebenarnya seharusnya lebih besar alokasi untuk infrastruktur karena infrastruktur itu nomor satu ya dia itu akan menarik roda ekonomi satu rakyat bekerja ya kan padat karya kan itu kedua Kita juga jadi bagus gitu loh distribusi ketimbang stimulus untuk pajak ini pajak itu. Cepatnya kerusakan jalan karena banyak truk yang bebanya overload tapi relatif dibiarkan bu? Kan udah ada undang-undang untuk -undang, satu orang aja kita kan sebagai citizen itu kan kita harus patuh kepada aturan ya kan? Nah, tentunya ya harus bagaimana gitu pemerintah kalau itu kepentingan banyak orang fasilitas umum? menurut saya di situ menunjukkan bahwa pemerintah kita tidak berwibawa. Demikian Ratna Sari Lupis dan saya Rizal Andika